dan beberapa tingkatan manusia dalam masalah khusyuk dan poin terakhir adalah anwa'ul khusyuk, jenis-jenis khusyuk itu semua sudah dibahas dua tahun yang lalu mungkin sudah lupa ya silakan meroja'ah lagi melalui youtube kita akan lanjutkan pembahasan khushu ini dengan atau aku ilahul khushu jalan menuju khushu atau kiat-kiat meraih kekhushuan. Sudah kita terangkan khushu itu amalan hati dan itu dilakukan setiap saat. Di dalam sholat ataupun di luar sholat Kalau kita bicara khusyuk Umumnya terfokus pada kekhusyuan di dalam sholat saja Di luar sholat tidak peduli mau khusyuk mau tidak Ini kekeliruan kita Akhirnya karena tidak peduli terhadap kekhusyuan di luar sholat Maka kita susah untuk bisa khusyuk di dalam sholat Karena kita berfikir atau memahami Kekhusyuan ini hanya ada di dalam ibadah-ibadah Seperti sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran Itu saja Betul di ibadah-ibadah tadi harus khusyuk. Tapi ingat di dalam setiap aktivitas kita kekhusyuan harus selalu kita miliki. Nah, kita sudah terangkan makna dari khusyuk untuk apa namanya mengingatkan kembali tentang khusyuk, makna khusyuk. Kita sudah terangkan bahawa khusyuk itu adalah Qiyamul qalbi Baina yadai rabbi bil khudu wa dhulli Makna khusyuk adalah Berdirinya hati di hadapan Allah Rabbul Alamin Dengan cara Merasa rendah Merasa hina Merasa tidak memiliki harga apapun Di hadapan Allah Azza wa Jalla Sementara Di samping merasa rendah Merasa hina Merasa tidak bernilai Di waktu yang sama Kita menganggap Allah begitu agung Allah begitu besar Allah begitu berkuasa, Allah maha pengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya ini. <tuh> Itu makna khusyuk secara umum, dan ini dikemukakan oleh alimam Ibn Qayyim Al Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Itu khusyuk secara umum. Jadi tidak hanya di dalam sholat Di luar sholat juga demikian Di saat kita merasa rendahina Sementara Allah begitu agung Lahir beberapa ibadah hati Yang menjadi unsur-unsur keimanan Lahirlah taat Lahirlah tawadhu lahirlah ketundukan, kepasrahan kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhusyukan hati seperti itu berpengaruh kepada kekhusyukan seluruh anggota badan. Hatinya merasa hina, rendah di hadapan Allah selama Allah begitu agung. Arti ini akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk tunduk patuh. Maka berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Beliau dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kata beliau Wal khusyuh taratan yakunu fi min fi'lil kalbi kal khasyyah Wa taratan min fi'lil badan kasukun Kata beliau khusyuk kadang-kadang merupakan perbuatan hati. Seperti khasyah. Khasyah itu takut. Kadang-kadang berupa perbuatan anggota badan. Seperti as-sukun. Sukun itu tenang, kalem. Cool bahasa anak muda sekarang. Berdasarkan hal itulah maka. Kekhusuan secara umum dalam seluruh waktu hidup kita Itu yang menjadi bekal untuk bisa khusyuk di dalam sholat Nah sekarang bagaimana cara untuk bisa khusyuk Ada beberapa kiat Pertama Istihdharu nazarillahi ta'ala ilaika Menyadari bahwa Allah itu selalu memandang kita Melihat, mengawasi kita Dalam seluruh aktivitas kita Bergeraknya kita atau diamnya kita Salatnya kita, bacaannya kita Berdirinya kita, duduknya kita dan seterusnya. Maka berkata Imam Ibn Qayyim, "Falah khusyul la yahhtasubis solah. Maka khusyul tidak khusus di dalam solat. Wa inna huwa ibadatun qalbiyyaun yadhhar atheruha al jawar fi kulli ahwal al Hanyalah Kehushu'an itu merupakan ibadah hati yang dampaknya nampak pada anggota badan di setiap keadaan seorang hamba. Wa inna majfarikur khusu al qalba idha ghaflah an istish'aril nazarillahi wa murakabatihi. Hanyalah khusu. Terpisah dari hati ketika si hati ini lalai dari perasaan atau kesadaran diawasi dan dilihat oleh Allah. Berdasarkan hal itulah maka kekhusuan sifatnya umum di luar sholat termasuk juga di dalam sholat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin juz yang pertama halaman 522 dinukil dikutip oleh pengarang kitab A A'malul Qulub ini. Kata beliau al-khushu huwa al-istislamu li hukmain. Khushu itu adalah sikap istislam kepada dua hukum Islam itu pasrah Islam itu tunduk Khusu itu ketundukan kepada dua hukum Hukum pertama adalah ad-dini syari'i Hukum agama atau hukum syariat Yang pertama Bagaimana bentuk Kepasrahan kepada hukum agama atau hukum syari'i ini. Bi adami mu'aradatihi bi ro'in aw syahwin. Dengan cara tidak menentang syariat atau agama. Baik dengan akal dengan perasaan atau dengan syahwat. Ingat. Waktu umbas kita butuh hid kita sudah menerangkan tentang larangan mendahului Allah dan rasulnya Ya ayuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah Surah Al-Hujurat ayat yang pertama Hai hey orang-orang yang beriman jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya kita sudah terangkan Tafsir dari mendahului Allah dan Rasulnya Imam Ibnu Kathir Menyatakan Maksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah Taqdimul arah minal kitabi wa sunnah Mendahulukan rakyu Daripada Quran dan sunnah Mendahulukan akal Atau mendahulukan perasaan Daripada Quran Sunnah Itu berarti mendahului Allah dan Rasulnya Efek buruk dari mendahulukan akal, ro'yu, perasaan, syahwat Daripada Quran Sunnah Itu batal seluruh amal, pahala, kebaikan kita Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua Ya ayyuhalladzina amanu ay orang-orang yang beriman. Nah, salah satu kalimat la <tik> tajharu. Jangan kamu mengeraskan suara kamu fauqa sautir rasul. La tajharu aswatukum la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Kalau Nabi SAW masih hidup, makna meninggikan suara itu adalah intonasinya lebih tinggi daripada nada suara Nabi, walaupun isinya benar. Itu sudah terlarang. Dan itu kelancangan terendah kepada Nabi SAW. Ngomongnya benar Tapi nada suaranya lebih tinggi Itu sudah terlarang Apalagi Kalau kelancangan Kepada Nabi itu Di atas itu seperti Menentang hadis Nabi Sunnah Nabi SAW, Hanya berdasarkan akal Perasaan, kebiasaan Adat, budaya, kultur Atau yang sejenisnya Hadis Nabi ditolak mana yang lebih puntennya rada kasar Mana yang lebih kurang ajar Kasarnya punten sekali day ya Apakah Bernada tinggi tapi isi omongannya Sopan Benar Lembut atau bicara lembut tapi isinya nyelekit. Lebih sakit hati mana kita? Dua-duanya gak benar. Tapi lebih lebih lebih sakit hati isinya nyelekit. Umpamanya ya, umpamanya. Saya cinta kepada kamu karena Allah. Isinya benar kan? Tapi nadanya tinggi. Kadang-kadang gak serak. Di hati kita, tapi dibanding ini, isinya nyelekit tapi biasanya lembut. Tak nah, saya mah mewah kamera apa? Hoyong itu to itu, mana bisa mah hoyongnya akan dipecat. <laughs> mana yang lebih nyelekit yang kedua, bicaranya lemah-lembut, tapi isinya menohok. Oleh karena itu, bicara kepada Nabi dengan isi pembicaraan yang benar tapi nadanya lebih tinggi. Sudah terlarang, apalagi ke kelancangan yang lebih dari itu. Berupa menolak hadis Nabi, sunnah Nabi s.a.w. dengan rakyu. Dengan akal Dengan pendapat sendiri Dengan perasaan Dengan kebiasaan dan seterusnya Maka itu Lebih lagi Apa efeknya Antah batu'a malukumu Antum la tasyurun Nanti batal semua Amal-amal kamu tanpa Kamu sadari Menentang ayat Menentang hadis selain dosa besar Juga mengakibatkan Pahala-pahala kita itu batal. Itu surah Al-Hujurat ayat yang kedua tadi. Antah batu'amalukum wa antum la tash'urun. Oleh karena itu, makna khushu adalah pertama istislam. Tunduk patuh kepada hukum syari' dan hukum dini. Hukum syariat dan hukum agama dengan cara tidak menentang Allah dan Rasulnya Baik dengan ro'yu, perasaan, ataupun syahwat Ini makna khusyuk yang pertama Karena makna khusyuk istislam Pasrah, sadrah tunduk, patuh Kedua Walqadari Tunduk dan patuh kepada hukum Allah yang qadari. Qadari itu takdir. Ketetapan Allah. Dalam bentuk bagaimana? Bi'adami talaqihi bi'tasukhut wal karuhiyah wal i'tirad. Dengan cara tidak menerima ketetapan Allah dengan hati yang kecewa, marah, tidak ridho gitu ya. Keberatan gitu. Dengan kata lain menerima semua ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah dengan ridho. Kita sudah pernah bahas makna ridho. Di amalan hati sebelum khusyuk Makna ridha itu sururul kalbi Biqadha illahi Itu pasrahnya hati, senangnya hati terhadap Seluruh ketetapan Allah Walaupun ketetapan Allah itu pahit Berupa musibah Berupa penderitaan, kanyeri, kapirih dan yang sejenisnya. Saya sudah berikan ilustrasi. Bagaimana seorang muslim bisa rido ketika menerima musibah yang pahit. Yang membuat kita menderita. Untuk menyembuhkan penyakitnya. Keputusan dokter enggak ada yang enak bagi si pasien ya enggak. Harus disuntik. Harus dikata kadang diambil darah, lihat jarumnya juga atau sudah walaupun badan gede, berotot, lihat jarum nangis, ada yang begitu? Ada, kita lihat di YouTube ya, orang yang berotot lihat jarum sampai teriak-teriak nangis, baca ayat kursi segala macam. Keputusan dokter bagi si pasien gak ada yang enak, disuntik, diambil darah, diinfus, kadang dioperasi. Setelah itu dikasih yang pahit-pahit, nih obat, dilarang dari makan yang enak-enak. Jangan makan daging kambing, sate, gulai, tongseng, jangan makan durian semontong ndak mahal. Pokoknya semua yang enak dilarang. Apa yang boleh dimakan? Sayur bening, nggak pakai gula, nggak pakai garam, nggak boleh pakai gula. Pakai gula diabetes naik. Pakai garam tensi naik. Wah nak. Nih makan yang pahit-pahit obat. Setelah beres mau pulang minta duit sini bayar. Bagaimana sikap pasien? Apakah merengut? Tidak. Ketika kata dokter suntik ya, iya dok langsung atuh. Siap disuntik, kalau disuntiknya disin disingkirkan lengan bajunya. Siap. Kadang-kadang kata dokter dikasih obat aja ya. Kadang-kadang si pasien nggak bisa disuntik dok, ada kan yang begitu? Suntik aja dok, biar lebih ampuh, biar cepat sembuh. Dia siap, rela, senang menerima keputusan dokter yang pait, yang menyakitkan. Kenapa? Karena yakin di balik keputusan dokter yang menyakitkan tersebut ada masalah. Penyakitnya bisa sembuh. Walaupun dia harus menelan pil pahit, harus disuntik, kadang-kadang diambil darah, kadang-kadang di apa namanya? Dimasukin jarum ke sini tadi diinfus, kadang harus dioperasi sadra setelah itu harus bayar kata dokter, minggu depan datang sini lagi, saya suntik lagi saya beri yang pahit lagi saya mintai duit lagi, datang gak? datang lagi walaupun pahit, dia senang dia riduh, dia rela pasien bisa begitu ke dokter apalagi seorang mu'min dia tahu musibah ini maslahat. Ketetapan Allah itu baik untuk dirinya, menguntungkan dirinya, mengurangi dosa, menambah pahala kesabaran, menyebabkan doa kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan derajat kemuliaan kita itu diangkat oleh Allah dan banyak lagi keuntungan lain. Maka ketika menerima musibah dia rido Dia senang Ini yang menjadi penyebab Kenapa para sahabat zaman dahulu Lebih memilih sakit daripada sehat Tidak semua sahabat Beberapa sahabat Ingatkan perkataan Ibnu Abbas Kata beliau, hal adulukum ala imroatin min ahliil jannah, mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga. Tuh wanita yang hitam itu. Ada wanita saat itu. Dulu. Dia datang kepada Rasul Sallallahu alaihi Wasallam lalu berkata Ya Rasulullah Ini asra wa inni atakasyaf Fad'ulloha ayyashfiyani Wahai Rasulullah Aku punya penyakit sorak Sorak ini dijelaskan oleh para ulama Ada dua Pertama Epilepsi sakalor, gitu ya Kedua Kesurupan Ya jalannya kan samanya. Suka kejong-kejong gitu. Dan kalau aku kamu, auratku suka terbuka, tolong doakan kepada Allah, agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sobarti walakil jannah. Wa in syi'ti ad'ullaha <tukordu> ayyasyfi'aki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini bagimu surga. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sembuh, tidak ada jaminan surga. <laughs> kalau sakit, ada jaminan surga. Pilih mana? Wanita itu mengatakan, Asbiru ya Rasulullah, saya akan milih sabar ya Rasulullah. Tapi doakan agar kalau saya kambuh aurat saya tidak kambuh eh tidak tidak terbuka kalau saya kambuh aurat saya tidak terbuka lalu doakan oleh Nabi saw. Wanita ini memilih tetap sakit dengan jaminan surga. Terus ketika Nabi saw menjelaskan. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, termasuk sakit di antara. Kecuali akan menghapus dosa-dosanya. Ketika mendengar hadis itu, seorang sahabat berdoa, Ya Rasulullah, sakitkan saya seumur hidup. Karena kabita, kabita teh tergiur, teriming-iming, tertarik oleh keutamaan sakit. Sakitkan saya seumur hidup. Dia memilih sakit. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Salat berjamaah, jihad, fisa bilah, dan haji. Sejak saat itu badannya panas, demam, menggigil. Tapi ke mesin tidak pernah tinggal. Jihad selalu nomor satu, haji selalu tiap tahun, sampai matinya. Demikian juga Abu Bakar sakit. Dia tengok lalu para sahabat yang menengoknya menyatakan Allah nad'u lakka at-tabib, mau enggak? Aku kami kami, kami panggilkan tabib untukmu. Apakah tu abakar? Qadra anit tabib, sang tabib telah melihat aku. "Fa madza qala at-tabib?" Lalu apa yang dikatakan oleh sang tabib? Kal sang tabib mengatakan ini faalul lima urid aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan oh ternyata yang dimaksud tabib itu siapa Allah jadi intinya nggak perlu dipanggil tabib dan seterusnya itu kenapa para sahabat beberapa sahabat lebih lebih memilih sakit daripada sehat karena keuntungan dan ini wujud kekhusuan terhadap hukum Qadari hukum Allah yang berupa takdir yaitu ada mutalaqihi bitasakut walqarahiyah wal iqtirab tidak menerima ketetapan Allah dengan muka masam, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan ketidaksetujuan enggak sama sekali tidak. Bal disebutkan wa huwa inqiyadu bil maskanah wa dhul li amrillah qada'ihi wal ittida li nadaril haqq wa huwa al qalbi wal jawarih wa inkisaruha li nadar rabb ilaiha khusyuan ala ketundukan kepatuhan ge ke Kerendahan hatian Kepada perintah Allah dan ketetapannya Ketawaduan ketika melihat Kebenaran Dan ketundukan hati Dan seluruh anggota badan Terhadap seluruh aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi lahir dan batinnya ini Tunduk kepada dua jenis hukum Lahiriahnya tunduk Kepada hukum syari Seluruh perintah Allah dilaksanakan Seluruh larangan Allah dijauhi Dan jiwanya, batinnya, hatinya Tunduk kepada seluruh ketetapan Allah Yang sifatnya kodari Berupa takdir Berupa ketetapan Allah dalam kehidupannya Maka dari sinilah Kekhusuan ini terbentuk Ketika seorang manusia lahir batinnya Tunduk kepada hukum Allah Baik syari ataupun qadari Maka orang itu telah khusyuk di dalam hidupnya Baik di luar solatnya Dan akan khusyuk pula di dalam solatnya Berkata Abdullah bin Abi Sulaiman Coba lihat Seorang ulama tabi Kana Ali bin Al-Husain Zainal Abidin Iza Masha La tujawizu yaduhu fakhidayhi Wa la yakhtiru biadihi Wa kana idha qawma ila salah Akhadat hu ri'dah Faqira lahu malak kalau matadri bayna yadayman akom, wman unaji. Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu anaknya Husain. Husain anaknya siapa? Ali. Ali anaknya siapa? Abu Talib. Siapanya Rasul saw. Ali. Menantu sekaligus saudara sepupu ya. Anak paman tuh sudah sepupu ya. Jadi Ali Zainal Abidin ini buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Ali, anak Husain. Bila dia berjalan, Ali Zainal Abidin, dia dia bila, bila dia berjalan, tangannya tidak tidak pernah melewati kedua pahanya. Dan apabila dia berdiri sholat Badannya gemetar Lalu ditanya Ada apa denganmu? Dia menjawab tahukah kamu Di hadapan siapa Sekarang aku akan berdiri Kepada siapa Sekarang aku akan Bermunajat Kepada siapa? Kepada Allah Jadi Bergetarnya badan dia Menunjukkan Kondisi hatinya Kekhusuan hatinya Dia sudah terbayang Salatnya belum Tapi sudah terbayang Sebentar lagi ketika salat Saya akan berdiri Bermunajat di hadapan Allah Wa kana iza tawadu alisalah Isfaru launuh min syiddatil wajal Apabila beliau berwudu mukanya pucat, saking takutnya. Walhayak, walkhawf, wa istisharo, adhamatillahi azza wajalla walnadar ilaih. Di samping takut juga malu juga kesadaran tentang agungan agungnya Allah dan pengawasan Allah terhadap dirinya. Maka dia lebih mendahulukan memikirkan sholat tempat dia bermunajat kepada Allah daripada urusan lainnya ketika berwudhu maka terlihat dari wajahnya yang pucat. Salah seorang keluarganya bertanya, Ma Hadalladhiyya taduk, apa sih yang terjadi? Ada kebiasaanmu ini Setiap mau berwudu, setiap berwudu selalu pucat Setiap mau sholat Badannya itu bergetar Beliau menjawab Tadruna baina yadayya man uriduan akum tahukah kamu Di hadapan siapa sekarang Saya ini akan berdiri Itu contoh orang yang khusyuk Di luar sholat dan sangat lebih mudah lagi untuk khusyuk di dalam solat Khalaf bin abi ayyub kalau solat lalu ada lalat mencelok di wajahnya di hidungnya dia tidak bergeming dia tidak bergerak dia tidak mengusir lalat itu dengan tangannya atau merespon kedatangan lalat pada dirinya enggak kalau kita makan ada lalat tidak nempel pun baru hiung-hiung di sekitar sudah wah ribut jurus keluar gitu ya padahal belum nempel ini sudah nempel dibiarkan mengganggu apa tidak ya iya mengganggulah tapi dia sabar ditanya Kaifa tashbiru 'ala dhalik? Bagaimana kamu bisa tahan terhadap gangguan lalat? Bagaimana kamu bisa sabar terhadap hal itu? Dia menjawab, Balaghani annal fusaqaa yudrabuna tahta aswatil sultan. li fulanun saburun wa yaftakhiruna bidhalik. Fa ana qa'iman baina yadi rabbi afataharraku billadbab telah sampai berita Kepadaku bahwa orang-orang fasik mereka dipukul di bawah cambuk para algojo atas suruhan para hakim para penguasa orang-orang fasik mereka dihukum cambuk mungkin karena mabuk Karena judi atau karena pelanggaran lain yang hukumannya di dunia itu dicambuk. Mereka sabar, tahan, tidak mengeluh, tidak mengerang. Hanya ingin dikatakan, oh si Fulan ini tahan terhadap rasa sakit. Lalu dia bangga di hadapan kawan-kawannya setelah dicambuk. Dia membanggakan diri Waktu saya dicambuk Saya mah senyum Tidak mengerang Tidak mengaduh Tidak menjerit Bangga dia Orang fasik bisa sabar terhadap rasa sakit Akibat pukulan cameti Atau akibat pukulan cambuk Apa kata Khalaf bin Ayyub Dia mengatakan Aku berhadap, ber, berdiri di hadapan Allah. Apa aku harus bergerak hanya karena gangguan seekor lalat? Dibanding kesabaran orang fasik terhadap pukulan, ini gak ada apa-apanya. Masa harus bergeming hanya karena gangguan seekor lalat? Inilah wujud kehusuan. Jadi agar bisa khusyuk di luar salat apalagi dalam salat hadirkan keagungan Allah, hadirkan keyakinan selama salat atau di luar salat Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat kita. Tahu enggak? Orang mau masuk TV Apapun tokoh pun di wawancara atau para reporter umpamanya mau masuk TV. Pertama, dandan sataker kebek kata orang sunnah. Ini enggak ada terjemahannya. Sataker kebek itu dandannya se secantik setampan yang dia bisa. Itu pertama. Kedua, ketika berpenampilan di hadapan kamera Tahu ini akan Di hadapannya cuma ada kameramen Dan beberapa operator Tapi dia tahu dalam bayangannya Jutaan orang sedang melihatnya Dan terkam Nanti yang tidak melihat live Juga akan melihat rekamannya. Maka Ketika tampil Dia jaim Kalimatnya Ditata, diatur Semika rupa mimik wajahnya Gitu ya Agar apa? Agar diapresiasi baik-bagus, dinilai baik-bagus. Itu dilihat orang ingin terlihat baik dan bagus dari segi penampilan fisik apalagi tingkah laku, apalagi karakter, apalagi ekspresi, penampilan, gitu tuh di hadapan orang orang jaim orang ingin tampil mem memperlihatkan aspek terbaik dari dirinya lihat seorang mukmin selalu merasa diawasi oleh Allah masa mau memperlihatkan hal yang buruk dari dirinya lahirnya ataupun batinnya Allah kan melihat hati kita ya enggak Kaza Allahu azza wa jalla insan, wa laqad wa na na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsuhu tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Kami yang menciptakan manusia Kami juga yang mengetahui isi hati apa yang dibisikkan oleh hati mereka kami tahu Allah alimun bi sudur mengetahui isi hati manusia tidak bisa diumpetin. Kita bisa bersikap apa? Pretending, eh, bersandiwara, berpura-pura di hadapan orang menyembunyikan perasaan hati, penilaian hati kita ke orang tersebut disembunyikan. Bisa berpura-pura, memberi ekspresi yang menyenangkan padahal hatinya benci bisa aja ke orang, tapi ke Allah tidak Allah tahu isi hati kita luar dalam kita, semuanya Allah tahu, Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri orang mu'min yang menyadari hal tersebut Allah mengawasi lahir batin kita pasti dia akan menampilkan memperlihatkan kepada Allah hal terbaik yang bisa berpura-pura dalam pandangan Allah SWT ini modal pertama untuk bisa khusyuk di luar salat termasuk di dalam salat. Yang pertama. Kiat kedua. Taraqabu afati nafsi wal amali binnaqd waru'yatu fadli kulli di fadlin. Kedua ini yang disebut dengan introspeksi diri, muhasabah. Yaitu menyadari, menelaah dulu ya. Menelaah aib-aib diri sendiri. Memperhatikan kekurangan dari amal-amal yang dilakukannya. Sehingga muncul rasa bersalah di hadapan Allah. meyakini rasa kesalahan yang sudah kita lakukan aib-aib, kekurangan amal ini akan berisiko memperoleh azab dari Allah murka Allah, azab Allah perasaan tersebut akan mendorong kita untuk mendekat kepada Allah tobat meminta ampunan Sementara melihat orang lain hanya kebaikan-kebaikan mereka Dan tidak peduli kepada aib-aib mereka Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab madariju salikin Farji ila nafsik wandur ila uyubiha فَإِنَّ ذَلِكَ يُرِثُكَ إنْكِسَارًا وَأَمَلِ الخَلَقَ فَلَا يَنْدُر إلَى أُجُبِهِمْ بَلْ أُنْدُر إلَى مَحَاسِنِهِمْ فَيُثِرُكَ ذَلِكَ شُؤُونًا بِأَنَّكَ الْأَقْلَ مِنْ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا وَأَنَّكَ الْمُقَصِّرُ الْمُذْنِبُ مُحْتَاجٌ إلَى عَفْيَ رَبِّكَ Wa ila tashmirin taqarrub ilaihi wa ta'atih. Lihat dirimu. Kata Imam Bila Qayyum. Lihat perhatikan aib-aibmu. Karena hal itu bisa melahirkan sikap rendah hati. Tawadu. Aduh saya mah orangnya. Jahat kurang ibadah, banyak dosa, banyak kekurangan, akhirnya merendah dia. Adapun melihat orang lain jangan perhatikan aib mereka, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan mereka. Karena hal itu akan melahirkan perasaan bahwa kamu selalu lebih buruk daripada orang lain. Kamu ini orang yang mengabaikan syariat, banyak melakukan dosa dan butuh kepada ampunan dari Allah, butuh taqarrub secara lebih intensif kepada Allah dan mentaatinya. Jadi melihat aib diri sendiri dan melihat kebaikan orang lain akan melahirkan sifat rendah hati rendah kerendahan yang memang menjadi hakikat dari jiwa seorang hamba. Seorang manusia disebut hamba karena dia abadah, abdai itu rendah, hina. Dan ketika seorang hamba menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, saat itu Allah angkat Menjadi makhluk yang mulia Namanya tawadu Tawadu sumber kemuliaan Sebaliknya semakin orang merasa besar Besar itu takabur Takabur itu merasa diri besar Padahal kecil kata orang Sundama Gumede Gumede itu orang kecil tapi merasa gede disebut gumede takabur merasa diri besar akan menjadi sumber kehinaan siapa orang yang merasa dirinya besar Allah akan hinakan dia siapa orang yang merasa dirinya kecil dan rendah Allah akan angkat kemuliaan dia maka takabur adalah sumber kehinaan dan tawadhu adalah penyebab kemuliaan bagi seorang hamba inilah Kiat yang kedua dari kehusuan Yaitu Lihat aib Dari sendiri dan lihat kebaikan orang lain Sebaliknya Salah satu penyebab Susahnya Seseorang khusyuk ketika sholat Karena Ketidak di luar sholat Dalam bentuk kalau kepada orang lain melihat aib-aibnya, tapi kalau ke diri sendiri melihat kelebihan-kelebihannya. Yang diingat dari kita, diri kita kelebihannya, kebaikannya, keburukannya enggak. Kalau orang lain ya dikongsi. korek-korek aibnya itu dosa besar apa tidak? dosa besar tajasus namanya tajasus itu mengorek-korek mencari-cari keburukan orang lain jangan kalian bertajasus jangan -seba -se sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain Nah, itu yang menyebabkan susah khusyuk kita di dalam sholat. Karena punya sikap melihat kelebihan sendiri dan melihat aib orang lain. Coba dibalik sekarang. Cari aib-aib kita, perbaiki. Tokbati. Cari kebaikan orang lain, kita ambil. Kita adopsi. Kita serap untuk menjadi Kebaikan Bagi kita Ini kiat nomor dua Kiat nomor tiga Untuk meraih kekhusyuan adalah Ma'rifatu Rabbi Ma'rifatan sahihan Tuthiru ta'lim Ini kita sudah Usaha, kita ikhtiarkan Kita lakukan Yaitu mengenal Allah dengan pengenalan yang benar Sehingga melahirkan pengagungan kepada Allah Kenali Allah Dengan cara mempelajari asma dan sifat Allah SWT Kita kan punya kajian ini kan Setiap hari apa? Hari Selasa Sekarang masih online jam 7-nya Ah Selasa kemarin libur kita, ada uzur. Biasanya Selasa jam 8 di Masjid Raya Cipaganti belum offline sekarang. Kita akan usahakan nanti. Kita membahas fiqih al-asmaul husna. Membahas makna dari setiap nama-nama Allah dalam al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Semakin dalam pembahasan kita tentang hal itu Semakin mengenal Allah Semakin mengenal Allah nanti Semakin dekat dengan Allah Semakin cinta Semakin ikhlas Semakin takut Semakin berha berharap Semakin bertawakal Dan seterusnya Dan ini modal yang sangat berharga untuk meraih Kehushuan baik di dalam solat ataupun di luar solat. Berkata mualif, "Fakulama kana alamdu a'raf bil lah, kana leh akhwaf wa ashad ta'ziiman." Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah dan lebih mengagungkan Allah. Karena itulah Allah berfirman dalam surah Fatir 28 innama yakhsha Allah min ibadihil ulama hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama hanyalah orang-orang yang berilmu fa idza kana fa idza abdu rabbahu bi sifati wa nuuti jalali arafa nafsahu bi dhafiha wa 'azziha wa faqrha Inkasara watawo wa khasya alillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba mengenal Allah tentang kemuliaan sifat-sifatnya, tentang kesempurnaan karakternya, maka hamba itu akan mengenal dirinya bahwa dirinya itu maha lemah, maha butuh kepada Allah subhanahu wa taala. Maha rendah dan maha hina Maka dia akan tawadu Dan akan khusyuk kepada Allahu Rabbul Alamin Itu penjelasan Imam Ibn Rajab Dalam kitab Al-Khusyuk fi Salah Berkata Imam Ibn al taala. Al-Faqru Faqran Kefaqiran itu ada dua fakir ini kan sudah sudah jadi bahasa Indonesia padanan kata dari miskin kadang maknanya sama dengan miskin kadang berbeda kalau terpisah maknanya sama fakir sinonim dengan miskin miskin lah persamaan kata dari fakir tapi kalau bertemu dalam satu ayat dalam satu kalimat maknanya berbeda Secara bahasa fakir itu butuh. Secara bahasa kata Imam Ibn Qayyim al faqru faqran. Kefakiran ini ada dua. Pertama fakrun idtirariun, fakir idtirari. Fakir itu id idtirari maknanya, penjelasannya dalam bahasa kita. Fakir karena Keterpaksaan Dipaksa oleh keadaan Oleh Kenyataan, oleh realita Memang kenyataannya Dia fakir Dia miskin Maknanya Orang fakir, orang orang miskin adalah orang fakir Disebut fakir karena Orang miskin itu orang yang butuh Butuh Rizki, butuh bantuan, pertolongan Seperti itu pertama fakir intirori yaitu fakir secara umum karena keadaannya memang butuh butuh bantuan butuh pertolongan butuh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan ini umum baik teralami oleh orang yang soleh ataupun orang yang durhaka Jevakiran seperti ini tidak terpuji tapi juga tidak tercelak, tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Orang tidak berdosa karena hanya karena dia miskin dan tidak berpahala karena miskin, tidak tercela dan tidak terpuji karena miskin atau karena fakir. Kecuali hanya Berbeda Kedudukan orang fakir tersebut Dalam pandangan sesama Makhluk Manusia kan Penilaiannya kepada orang miskin Dan orang kaya beda kan Sikapnya Hormatnya Keperhatian kepedulian beda Kepada orang kaya lebih perhatian Sebab Ada maunya Orang fakir kecelakaan di jalan ah biarin aja lah gak akan bisa balas mudi kan gitu tapi kalau orang turun dari sedan yang mahal pakai dasi pakai jas nenteng koper entah isinya uang meren, lalu kesrempet motor lalu jatuh wuh, berbut orang menolong mereka tidak melakukan hal yang sama ketika itu dialami oleh Orang fakir, orang miskin Tapi dihadapan Allah Fakir miskin Tidak tercela, tidak terpuji Tidak dapat pahala, tidak dapat Dosa Inilah Fakir yang pertama Fakir yang kedua ikhtiyari Fakir ikhtiyari Fakir ikhtiyari Fakir karena pilihan yang bersangkutan Fakir karena memang dia menginginkan kefakiran tersebut Sama-sama fakir itu, fakir ini fakir, tapi beda Itu mah memang karena keadaan Sudah berusaha untuk kaya gitu-nya, tapi tidak kaya-kaya juga. Kalau ini mah memang dia memilih untuk menjadi orang fakir walaupun dia bisa kaya raya. Saya jadi ingat istilah Kang Emil, perbedaan antara single dengan jomlo nya. Single dengan jomlo sama-sama enggak -sama punya pasangan. Tapi katanya ai jomlo mah masib ari single mah pilihan itu mengeles aja intinya sama-sama telaku atau belum fakir juga begitu ada fakir karena nasib ada fakir karena pilihan dan fakir karena pilihan lahir akibat Ilmu, dua jenis ilmu yang mulia Dua pemahaman, pengetahuan yang dua-duanya mulia Kedua ilmu yang mulia ini melahirkan sikap fakir. Apakah kedua ilmu tersebut? Pertama, ma'arifatul na'abdi rabbahu Seorang hamba mengenal Rabbnya. Ilmu tentang Allah. Tentang Tauhid, asma, wa sifat. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini semulia-mulia ilmu. Dibanding seluruh ilmu yang ada. Kedua, ma'rifatuhu binafsih. Seorang hamba mengenal, mengetahui, memahami tentang dirinya sendiri. Ilmu tentang Allah mengakibatkan Allah begitu agung dalam pandangan si hamba. Ilmu tentang dirinya sendiri mengakibatkan dia merasa amat sangat rendah, hina dan tak berharga di hadapan Allah dua jenis ilmu ini ilmu yang mulia ketika dua ilmu tersebut berpadu termiliki oleh seseorang maka lahirlah sifat fakir yang pada hakikatnya sifat fakir di sini merupakan inti dari kekayaan Tanda dari kebahagiaan. Dan kefakiran manusia dalam hal ini berbeda-beda. Amat sangat tergantung dari ilmu manusia tentang kedua ilmu tersebut. Maka, siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu zat yang paling kaya secara mutlak maka dia akan mengenal dirinya mengetahui dirinya bahwa dirinya adalah hamba yang amat fakir dengan kefakiran yang paling mutlak siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang maha kuasa dengan kekuasaan yang amat sangat sempurna maka Orang itu akan mengenal dirinya sebagai hamba yang sangat lemah dengan kelemahan yang sangat sempurna. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang maha agung dengan keagungan yang sempurna? Maka dia akan meyakini dirinya sebagai hamba yang amat sangat hina dengan kehinaan yang sehinah hinanya Apabila seorang hamba sudah sampai pada maqom atau kedudukan seperti ini Dia akan khudu Akan tawadu Akan khusyuk hatinya kepada Allah Diikuti dengan kehusyuan seluruh anggota badannya Baik kehusyuan ini dialami di dalam sholat Ataupun di luar sholat Dan ketika dia berdiri di, di, di dalam sholat di hadapan Allah dengan sikap yang sesempurna sempurna orang yang fakir yang butuh kepada Allah dihasilkanlah dirasakanlah kehusuan maka solat menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya ketika dia solat dia nikmati solat tersebut. Dan ketika usai dari sholat, dia merasakan kerinduan, ingin segera berjumpa dengan waktu sholat yang berikutnya. Nah, fakir ikhtiari atau fakir karena pilihan ini adalah Kefakiran dengan makna meyakini dirinya amat sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla Membutuhkan semua yang ada di sisi Allah Butuh ampunan Allah, butuh pahala Allah, butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh keriduan Allah, butuh semua yang ada di sisi Allah SWT dan tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia nah ketika orang memiliki sikap fakir seperti ini hanya membutuhkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala itulah hakikat kekayaan yang sebenarnya itulah manusia yang paling kaya makna kaya dalam bahasa Arab kan roni ya roni itu maknanya orang yang tidak butuh apapun dari orang lain Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani dari semua alam. Maksud ghani dari semua alam itu Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Tapi alam itu yang butuh kepada Allah. Allah ghani terhadap amal-amal kita. Mana ya Allah enggak butuh amal kita? Sehebat apapun amal kita kepada Allah Tidak akan memberi keuntungan apapun Walau hanya sedikit kepada Allah Terus kenapa Allah perintahkan kita beribadah dan beramal Untuk kepentingan kita Karena sayang Karena kasihnya Allah kepada kita Untuk kepentingan kita Agar kita ini maslahat, bahagia, senang, gembira Dunia akhirat Allah suruh kita ibadah dan beramal. Bukan untuk kepentingan Allah. Untuk kepentingan kita sendiri sebagai seorang hamba. Jadi di saat kita hanya butuh terhadap apa yang ada di si Allah. Kita enggak butuh lagi terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan, pujian, apresiasi. Yang seperti itu enggak sama sekali. Itulah sekayak-kayak manusia Itulah orang yang paling fakir kepada Allah Makna fakir kepada Allah Membutuhkan apa yang ada di sisi Allah Dan fakir seperti ini lahir dari Dua ilmu yang agung tadi Yaitu ilmu tentang Allah Dan ilmu tentang diri sendiri Ilmu tentang Allah melahirkan pengagungan kepada Allah ilmu tentang diri sendiri melahirkan Merasa hina rendah dan tidak berharganya diri ini dihadapan Allah SWT Coba Bila dua ini berpadu dalam jiwa seorang hamba Allah begitu agung sementara kita begitu rendah dan hina Maka bisa dipastikan orang itu akan Tunduk patuh kepada Allah SWT akan sangat takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah dan seterusnya ya. Inilah kiat yang ketiga untuk meraih kekhusyuan. Keempat. Kita bahas hari Kamis yang akan datang ya. Waktunya sudah habis untuk menjelaskan Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan Ada delapan poin semuanya Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang Untuk sekarang cukup sampai di sini Dan kita masukin sesi tanya jawab Dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kertas Ikhwan dan akhwat dilempar aja melalui hijab ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usad mohon izin bertanya, jika ada teman yang salah paham terhadap kita, berburuk sangka, dan menghibah, serta menjelek-jelekan di depan teman-teman. Apakah dibenarkan jika kita bersikap berdiam diri, tidak bertegur sapa, dan menjauh? Dengan alasan tidak mau berhubungan lagi agar hati dan diri kita jauh dari keburukannya. Apakah dibolehkan dalam syariat? Padahal kita sering bertemu di kajian. Eh, sama siapa suka ngaji? Tukang gibah kene hasil ngajinya apa tuh? Semoga dua-duanya ada di sini. Jangan-jangan berdampingan. Jangan-jangan pulang perginya bareng semotor dibonceng, tapi tidak bertegur sapa. Teh pertama, bila ada orang salah faham kepada kita, nah, di sini ada salah faham, memburuk burukan aburuk sangka dan gibah ada tiga, salah faham, suudon dan gibah. Tiga jenis dosa yang berbeda dengan tiga jenis azab yang berbeda. Digabung tiga-tiganya ada, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi korban unsur akhaka zaliman atau madluman Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Tolong diri eh, saudaramu baik yang zalim atau yang didolimi Seorang sahabat bertanya, hadal madlum, fama balu dolim. Ba kalau yang dizolimi ditolong wajib. Bagaimana cara menolong orang yang zolim? Kata Nabi saw, cegah dia dari kezolimannya. Jadi kalau kita tahu ada kawan kita yang seperti itu nasihat, ingatkan. Kalau ada penyebab mereka Suudhon Salah faham Kita klarifikasi Kita beri penjelasan Kalau betul salah faham Jangan-jangan betul faham Artinya Sangkaan mereka Tentang kita ini benar Kita ini jelek sejelek Yang dia omongkan Dia ghibah. Tapi kita juga salah Pepatah ini pepatah ya bahasa Arab bukan Quran bukan Hadis. Man wau nafsahu fi makan ituhma, falayalu mana illa nafsah. Siapa orang yang menempatkan dirinya di tempat tuduhan lalu dituduh? Jangan mencelah siapapun kecuali dia mencelah dirinya sendiri. Siapa yang berbuat sebuah perbuatan buruk sehingga kita digibahi karena perbuatan buruk itu. Jangan salahkan siapapun terbeda, lo salahkan diri sendiri. Ia, kenapa saya lakukan keburukan ini? Jadi ajak orang ngomongin. Orang itu salah, iya. Tapi introspeksi, perbaiki diri, tobat dari keburukan itu. Kalau... Keburukan yang diomongkan orang itu benar ada pada diri kita Boleh menasihati dia? Harus Memang saya sejelek itu sih Tapi kalau antum omongin, antum ghibah loh Pahala antum diberikan ke anak Dosa anak dikasih ke antum Antum mau gak? Gitu Oh mau banget topo atau gitu Manya Gitu <-tuh> Masih hati ingatkan dia dengan cara yang baik tanpa emosi. Tetap tersenyum. Karena gibah dia menguntungkan kita. Di mana keuntungannya? Pahala dia di offer ke kita, dosa kita diberikan kepada dia. Untung apa rugi? Kita yang untung, dia yang rugi. Lalu apa yang membuat kita emosi kepada dia? Kalau tahu kita untung senang, tetaplah tersenyum. Tapi ingatkan, bilang, saya senang sih, antum ngasih pahala ke saya, saya uh, dosa saya diambil sama antum, senang sih. Tapi kasihan antumnya, dosa besar pahala hilang, nasihati dia dengan cara yang baik. Terus perbaiki diri kita Kalau dia Buhtan Buhtan itu menjelekkan kita Dengan kejelekan yang tidak kita lakukan Bahasa kitanya fitnah Klarifikasi Saya tidak seperti itu Oh Antum bilang saya ngebonceng perempuan Betul, tapi perempuan itu adik saya Adik kandung Wallahi nah, Klarifikasi Begitu jadi tetap mengklarifikasi. Boleh kita musuhi? Tidak boleh. Idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maafkan dia. Balaslah keburukannya dengan kebaikan, jangan dimusuhi, jangan dibalas dengan menggibahi lagi, memfitnah lagi, berburuk sangka lagi kepada dia maka kita hanya memanen keuntungan dan terhindar dari keburukan nanti pulang kajian cari orang itu salami peluk ya. kita antum pulang pakai apa? angkot cabansing tapi kan rumah kita tidak searah saya anter dulu kita ngebasok dulu saya yang traktir insyaallah nanti dia berhenti dari mengkibahi ya. malu sendiri insyaallah Anak yang di luar nikah nasabnya kepada ibunya. Namun si anak ini dinikahkan wali oleh ayah biologisnya. Bagaimana status pernikahan si anak dalam syariat? Apakah sah? Apakah dosa zina si anak ditanggung si ayah biologisnya? Dosa zina si anak? Yang berzinah ini bapaknya apa anaknya? Apakah dosa zina si anak ditanggung si ayah biologisnya? Mungkin maksudnya e, perzinahan yang dilakukan ayah biologisnya itu ditanggungkan ke anaknya atau hanya oleh bapaknya gitu ya? Apakah hal ini bisa jadi dosa jariah turun temurun bagi si ayah biologis Taib barakallahu fiqh Ia ya, Anak yang lahir di luar nikah Tidak dinisbatkan kepada ayahnya Tapi kepada ibunya Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali ketika anaknya nikah Dan tidak saling mewarisi kalau ayah biologisnya mati duluan dan punya banyak harta Anak biologisnya tidak dapat waris Atau sebaliknya Anak biologisnya mati duluan dan banyak harta Ayah biologisnya tidak dapat waris Jadi tidak saling mewarisi Lalu siapa yang menjadi wali Yang menjadi wali pernikahannya adalah Hakim Hakim itu ulil amri atau yang mewakilinya kalau dalam pemerintahan kita KUA. Petugas dari KUA atau orang yang ditunjuk oleh KUA. Boleh saja, mungkin saja KUA tidak bisa atau umpamanya lagi tidak memungkinkan hadir-mahadir ikut menyaksikan tapi lagi barusuh, lagi sakit gigi, gak bisa me menjadi wali, lalu dilimpahkan kepada orang yang ada di sana, yang terpandang di sana atas wewenang dari orang petugas kawak. Boleh, sah? Sah, insya Allah. Ya. Siapapun dia, apakah ayah biologisnya atau ustad setempat yang hadir, Asal dengan wewenang yang diberikan oleh KUA tersebut. Nah, sekarang kalau kenyataannya tidak demikian, yang menjadi wali bagi uh, si anak tersebut adalah ayah biologisnya, apakah sah atau tidak? Kalau pihak Ulil Amri tidak membatalkan akad nikah tersebut, maka sah. Yang berwenang tidak membatalkannya Maka tetap sah ya Apalagi kawanya ada disana insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz maaf di luar tema Apakah saya harus bertahan Atau mempertahankan rumah tangga dengan kebohongan seorang suami yang sudah berhijrah Bohongnya gimana? Siapa tau benar hijrah? Taib Pertama Kalau ada kerusakan Termasuk kerusakan dalam kehidupan rumah tangga Fihak manapun yang Menjadi penyebab kerusakan tuh Baik suami atau istri atau anak Kalau kerusakan itu bisa diperbaiki Memperbaikinya lebih utama Daripada memutuskannya Daripada memutuskan untuk berpisah atau bercerai Nah suami sudah hijrah tapi banyak kebohongan kalau kebohongannya pasti, benar, terbukti, dia ngaku umpamanya. Atau tidak ngaku, bahkan bersumpah, tapi ada bukti. Maka bukti lebih kuat. Kecuali kalau tidak ada bukti, suaminya, orang yang berbohong itu bersumpah bahwa saya ngomong benar, wajib dipercaya. Kalau tidak ada bukti bahawa dia bohong. Kecuali kalau ada bukti bahawa dia bohong. Walaupun sumpah seribu kali bukti lebih kuat. Berkata Rasulullah SAW. Al-bayyinatul sadiqah muqaddamun alal yaminil fajirah bukti yang benar harus lebih didahulukan daripada sumpah yang palsu kamu mencurinya enggak, demi Allah ini buktinya ini bukti barang curian jelas walaupun dia bersumpah ribuan kali abaikan sumpah buktinya lebih kuat karena sumpah bisa berdusta kalau bukti tidak Kecuali kalau enggak ada bukti dia bersumpah wajib kita percayai. Adapun kalau dia berbohong urusan dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Nah kalau terbukti suami bohong, lihat kebohongannya dalam hal apa? Apakah dalam hal yang dibolehkan oleh syariat atau yang dilarang? Contoh yang dibolehkan oleh syariat. Si istri ini sengaja masak keasinan diberikan ke suami. Gimana pak? Enak wah, masya Allah ini makanan nggak akan ada di restoran manapun dalam dalam dengan anda memuji bohong tu. Bohong seperti itu boleh untuk menyenangkan istri. Kalau istri bertanya Abi atau Pah atau Mah atau Kang atau Aa Masih sayang enggak kepada so oh kamu satu-satunya perempuan di dunia ini yang saya cintai padahal ada 10 Bohong begitu boleh untuk menyenangkan istri Jangan terlalu jujur enggak kamu bukan satu-satunya kamu nomor 10 <hansur> Hancur sudah jadi berbohong untuk menyenangkan istri dibolehkan Tapi dalam kasus yang begitu Kalau berbohong untuk menyenangkan istri dalam arti menyelamatkan diri dari amukan istri Maka tidak boleh Umpamanya habis kerja, nih, keluyuran dulu gitu ke kafe dulu makan hangout kangkau-kangkau sama teman-teman pulang jam 9. Kata istri dari mana? Lembur. Ada rapat dadakan sama bos. Padahal bohong. Itu untuk menyenangkan istri apa bukan? Iya, Biar istri tidak ngamuk. Itu tetap haram tidak boleh. Sebab bukan dalam konteks itu berbohong ke istri yang dibolehkan. Seperti tadi, masakan kurang enak, agar tidak kecewa, u uh, enak. Lain kali tambah garam dikit gitu, pasti lebih enak. Nah seperti itu ya. Jadi, dipastikan kebohongan dalam hal apa? Dalam hal yang sangat urgen, sangat fundamental, dalam hal yang besar, atau dalam perkara-perkara sepelek. Kalau sudah ketahuan dia berbohong, nasihati dulu. Perbaiki dulu. Sampaikan ayat, hadis, penjelasan para sahabat, para ulama tentang bahaya dan buruknya kebohongan. Perbaiki dulu. Kalau sudah bisa diperbaiki, lalu dia berhenti dari kebohongannya, rumah tangga itu insya Allah diberkahi lagi. Lanjutkan rumah tangga tersebut. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki oleh diri kita. Cari orang lain yang bisa memperbaikinya. Mungkin orang tuanya. Mungkin Ustadz yang dia percayai. Umpamanya minta bantuan Ustadz tolong nasihati suami saya. Tukang bohong. Mungkin penjelasan Ustadz lebih detail, lebih mendalam. Lebih pas cara mengemukakannya. Dan lebih diterima dan bisa merubah. ya. Lakukan berbagai macam cara untuk memperbaikinya Kalau sudah terperbaiki Alhamdulillah Nah sekarang kalau parahnya ini Tidak bisa diperbaiki Sudah didatangkan ustaz Sudah dibawa ke ustaz Sudah ketahuan Sudah dilaporkan ke orang tuanya Tetap tukang ibul Sudah parah Apakah perlu bertahan Atau uh, Bubar lihat kalau kebohongan tersebut sampai pada taraf-taraf yang sangat-sangat krusial sangat fundamental sangat besar sampai bisa merusak agama merusak kehormatan rumah tangganya maka dan tidak bisa diperbaiki sama dengan motor, mobil rusak terus kalau diperbaikinya lebih mahal daripada harga motornya Lem biru aja sudah dilempar, beli yang baru. Walaupun kosnya cukup mahal tapi lebih murah dibanding biaya memperbaikinya. Wallahu a'lam Terakhir ya, apa nih Ustaz? Ada hmm. pertanyaan melalui Instagram Ustaz? Sok, mangga. Masih berhubungan dengan suami istri Ustaz? Bismillah, Ustaz izin bertanya dan mohon nasihatnya. Suami saya sudah tiga kali mengatakan kalau mau pisah sok aja. Kondisi sedang debat, tapi saat debat saya tidak pernah memancing kata-kata ingin pisah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah saya sudah talak tiga? Jika masih, jika kami masih berhubungan, apakah kami berzina? Nuhun Ustaz? Silakan. Terima berkala Allahumma perkataan suami kalau mau berpisah sok aja itu apakah sudah jatuh talak belum dari segi tarkib atau susunan kalimat belum karena itu baru penawaran mau pisah apa tidak gitu kan kalau mau pisah sok aja kalau enggak mah ya jangan kan gitu intinya jadi belum ya terlebih kalau si suami berbicara begitu sekedar menggertak jadi beberapa tindakan suami kepada istri baik ucapan atau perbuatan yang bisa dipahami talak tapi tidak diniatkan untuk talak maka belum jatuh talak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama al-a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau suami bermaksud berniat mengatakan itu dengan maksud menggertak biar istrinya tidak melawan gitu, maka tidak jatuh talak. Termasuk kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, yuk saya antar. Apakah itu talak? Belum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukan itu ke istrinya, ke Aisyah radhiyallahu anha, ketika peristiwa hadisul ifki, Aisyah difitnah dan banyak yang terpengaruh termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh Aisyah pulang doruk ke rumahnya tidak untuk menceraikannya setelah turun ayat yang menjelaskan bersihnya Aisyah dari, dari tuduhan maka Aisyah kembali lagi termasuk hajar yang dilakukan kepada tiga sahabat diantaranya Kaab bin Malik radhiyallahu anhi tiga sahabat ini tidak ikut perang tabuk Tanpa alasan, lalu dihajar, hajar bahasa Arab ya, bukan dipukuli. Artinya diboikot, tidak boleh ada yang ajak bicara, tidak boleh ada yang ngasih salam, salamnya pun tidak dijawab. Empat puluh hari. Setelah empat puluh hari, istri istrinya disuruh pulang, meninggalkan suami-suaminya. Sampai lima puluh hari. Setelah lima puluh hari Turun ayat yang menjelaskan Diterimanya tobatnya tiga sahabat ini Nah setelah diterimanya tobat Dibolehkan kembali bertegur sapa Dan istri-istrinya pun disuruh Kembali lagi ke suami-suami Jadi menyuruh istri pulang Ke rumah orang tua deng Tidak dengan niat menceraikan Tidak jatuh talak Termasuk penawaran. Ayo mau cerai atau tidak? Mau pisah mau tidak? Kalau mau pisah, saya mah hayu aja. Hanya mengkertak. Maka tidak jatuh talak ya. Kecuali kalau memang dengan niat, dalam kondisi yang tidak marah dengan marah yang puncak, saya jatuhkan talak. Maka jatuh talak. Dengan kalimat itu, jatuh talak dengan niat talak. Tidak dalam kondisi emosi yang puncak maka jatuh talak. Tapi kalau kalimatnya baru seperti tadi, kalau mau cerai mahayu, itu ya itu belum. Karena pertama mungkin niatnya menggertak, yang kedua kalimatnya pun tidak memastikan jatuh talak. Terakhir. Basmillah, barokatullohi fi kusadu fiqa, barokatulloh. Bagaimana cara menasihah hati anak kecil di sebelah kita yang sangat berisik ketika solat? Ya biarkan. Sudah sampai salam baru. Kalau lagi solat di diomong diomongin batal solatnya. Sangat mengganggu jamaah. Sedangkan anak tersebut bukan anak kita. Cubit jangan jangan. Coba lihat. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada enggak orang yang ke masjid salat bawa anak? Ada? ada. Mengganggu enggak anak itu? Sangat. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa siapa? Cucunya Hasan Hussein Lagi salat naik ke punggungnya. Nabi sallallahu alaihi berani cengkat, apa cengkat? Enggak berani bangkit. Takut Hasan Husain jatuh. Sujud lama. Sampai ada sahabat lama-lama amal, terus cengkat uluh Keritupakan ditumpahkan ke Hasan Husain. Lalu sujud lagi. Itu mengganggu? Iya, mengganggu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uridtu an utilash-shalah." Aku ingin memanjangkan sholatku. Tapi tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak. Maka aku percepat sholatku karena aku tidak mau ibunya risau dengan tangisan anaknya. Ini mengganggu. Membawa sholat nangis. Membawa anak ketika sholat nangis. Apakah setelah itu direwetkan Nabi melarang lain kali kalau ke masjid jangan bawa anak? Apa begitu? Tidak. Ini hadis diantaranya terdapat dalam kitab Riyadus Salihin yang sudah kita bahas di Masjid Al-Furqan setiap hari Ahad. Ketika menerangkan hadis ini berkata, Salim bin Id Al-Hilali. Terhadap gangguan mereka Gangguan anak-anak nah, Cuma orang tua yang punya anak yang selalu ya Dipastikan mengganggu Sebaiknya jangan dulu dibawa Anak tersebut Nabi SAW tidak selalu membawa Hasan Hussein Anak tadi yang nangis tidak selalu dibawa Kasusnya hanya sekali, dua kali Setelah tahu itu mengganggu Ya jangan dibawa lagi Pertama karena anak walaupun laki-laki itu belum wajib apalagi perempuan Yang kedua biarkan titipkan di rumah tinggalkan di rumah Kalau mau mengajari sholat biar sholat sama ibunya di rumah Sama aspek mendidiknya ada tapi aspek mengganggunya kalau di rumah tidak ada kalau toh ada mengganggu ibunya aja sendirian enggak begitu masalah dibanding mengganggu jamaah di masjid ya. Demikian wallahu aalam bishawab cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang dan esok hari Jumat jam 4 di sini membahas kitab tauhid Subhanakallahum bihamdik aš-šāru Allāh ilā anda aš-taqfiruka wa atubu ilayk walhamdulillāh Rabbil alamin wa sallam warahmatullahi wabarakatuh.